ya dusunih na eta nami salah sawios kitab anu eusina hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam hartosna taman jalmi-jalmi sawai kitab ieu disusun ku al-imam al-alamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf Nawawi al anu langkung ka ku sebutan Imam Nawawi dina kitab ieu Hadis-hadis Rasulullah SAW dikelompokkan jantan bab-bab anu didasarkan kana tema anu pokok. Contohna, sholat, zakat, jihad, doa, quran, sarang saja bina. Terus diperjelas, supada segampang kahartas tur diamalkan kandungan-kandungan ilmu dilebetna separantas dijelaskan sohih do'idna hadis. Kalau ikhwaul iman di mana way ayana tiada sanggup pingkin pedaran kita beri adus solihin ye, serang alustad Abu Haidar Asundawi, mengi bahasa Sunda. Nusia Allah dia kalawan rutin tiap lima Juma'ah. tabu lima tili puluh ka tujuh tili Langsung di studio Roja Bandung, ngalangkungan Galura, hiji opat tujuh genap AM, nudi jaman tarakan di desa Selacau, kecamatan Batu Jajar. Kabupaten Bandung Barat Imam An-Nawawi rahimahullah anu ngarang kita Sabada resepedaran di Ustaz dibuka sesi soal jawab Kaum dangu biasa ngintun patarosan ngalangkungan telepon ka nomor 02286862637 atanapi ngalangkungan SMS ngangge format nami spasi alamat spasi patarosan dikintun ka nomor 081 Ij 227, Iji Riyadu Solihin nyaeta nami salah sawios kitab anu eusina kampelan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam hartosna taman jalmi-jalmi sawai kitab ieu disusun ku al-Imam al-Alamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf nawawi ad-Dimaskhi anu langkung ka mashhur Imam Nawawi dina kitab ieu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasalam dikelompokkeun janten bab-bab anu didasarkan kana tema anu pokok Tontonak, sholat, zakat, jihad, doa, Quran, sarang saja bina. Terus, diperjelas, supada segampang kahartas tur diamalkan kandungan-kandungan ilmu dilebetna. Sapa rantas dijelaskan, sohih do'ibna hadis. Kalau ikhutul iman, di mana wai ayana, tiasa ngepingkin padaran kitab riyadu solehin iya, sarang al-ustad Abu Haidar Asundawi sundawi bahas bahasa suna. InsyaAllah diayakin, kalawan rutin tiap dintun Juma'ah, Tabu lima tilupuluh, ka tujuh tilupuluh. Langsung di ti studio Roja Bandung, Ngalangkungan Galura, Hiji Opa tujuh genep AM, Nudi Jomantara Ken, Di desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Sabada rese pedaran di Ustadz, Dibuka sesi soal jawab. Kaum dangu, Biasa ngintun patarosan ngalangkungan, Telepon ka nomor. 022-8genep-8genep-2genep-tilo-7 Artanapi Tiasa oge ngalangkungan SMS Nange format Nami Spasi alamat Spasi patarosan Ikin tun ka nomer 08hiji Hiji 227 Hiji opat 7genep Program Muhsinin Rutin dan Tetap Roja Bandung Kami membuka kesempatan untuk anda Muhsinin dan pendengar radio Roja Bandung Untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Bandung Melalui donasi untuk operasional Roja Bandung Ada program Muhsinin Rutin dan Tetap Untuk operasional Roja Bandung Di antaranya Melalui transfer bank Ke rekening mandiri syariah Di nomor 7771014. 768 Atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah Garis Miring Media Setelah melakukan transfer Anda bisa melakukan konfirmasi Melalui SMS ke nomor 0821 2222 1476 dengan format Donasi RRB spasi Tanggal Transfer Bagi Anda yang mempunyai keterbatasan waktu, namun ingin berdonasi untuk Operasional Roja Bandung, kami menyediakan canceling untuk diantar ke tempat Anda dan kami akan melakukan penjemputan untuk area Bandung dan sekitarnya untuk mempermudah anda yang ingin berdonasi kapanpun. Untuk penyimpanan canceleng roja, anda bisa mengirimkan SMS dengan format canceleng RRB spasi alamat lengkap dikirim ke nomor 082122221476. Dan untuk penjemputan donasi. Anda bisa mengirimkan SMS dengan format jemput donasi RRB, spasi alamat, dikirim ke nomor 082122221476. Kami ucapkan syukran wa jazza kumulahu khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Raja Bandung selama ini. Kami informasikan sekali lagi bahwa insya Allah pada sore hari ini kita akan menyimak Kajian Islam Ilmiah, penjelasan kitab At-Tufah Al-Iraqiyah, Fil'amali Al-Qalbiyah atau Mendalami Amalan Hati, yang disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Al-Huwah Jalan Masjid Bulugul Maram atau Bulugul Maram Min Adilat Al-Ahkam Disusun oleh Al-Hafidh Ibn Hajar al Asqalani. Kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kitab Bulugul Maram Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Kitab Ibuul Quran. Iman kajian Kitab Ibuul uh, Sabtu sore di Radio Raja Bandung 1476. Kajian untuk hari Jumaat, tanggal 25 Jumaat Dalsani 1438 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 24 Maret 2017, pukul 5:30 sampai dengan pukul 7:00 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan riyadus solihin ilmiyah parmi salah sawi kitab anu eusina hadis nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mengartesna Taman Jalmi-Jalmi-Sundah Kitab ia disusunku di Al-Imam Al-Alamah Abu Zakaria Mufidin bin Syarab Bantul Nawawi Adi Maski Anulangkungka Masyur Kesebatan Imam InsyaAllah, Nawawi Dina kita kitab ia hadis-hadis Rasulullah S.A.W Dikalompokun Janten Bab-Bab Anulidah sarkinkana tema anu Pokok Ton-tona, Kelat, Cakat, Sihat, Doa, Quran Anang saja Teras, diperjelas Supada siampang kartos Terdiamalkan kandungan-kandungan ilmu Dilebetna, separan terus dijelaskan Sokhid hadis. Kalau ikutul iman dimana Wai ayana, tiasa ngepingkin Pedaran kita pria disoluhin Sarang Al-Ustadz Abu Khaydar Asundawi Nange bahasa Sunda InsyaAllah, diayakin Kelawan rutin tiap dintun jumaah Tabuh lima tiluk puluh Wika, tujuh tiluk puluh Langsung di studio Roja Bandung Ngalangkungan galura, di Opah Tujuh Genap KM Nuri Joman Tarakan, di Desa Seracau, Kesamatan Batu Jajar, Kabupaten Jalensi, Bandung Barat. Bandung. Tidak ada resepedaran di Ustad. Dibuka sesi jawab. Dangu, kajian, soal jawab. Tawundangung. Biasa ngintun patah rosanya langkungan. Telepon ke nomor 022 8 genap 8 genap 2 genap 77. Ataupun biasa oge ngalangkungan SMS yang format Nami Spasi alamat kajian -kajian Spasi Patarosan, di dikintunkan nomor 08 hiji Hiji 227 Hiji yang, yang rutin ya, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta agar diberikan akhlak di yang mulia. Allahumma dini li ahsanil akhlaqi, la yahdi li illa ant. Wasrif anni sayyihaha, la yasrifu anni sayyihaha illa ant. Orang berusaha pada dua ini. Allahumma dini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlaq yang mulia. La yahdi li illa ant. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlaq yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif Anisaiyah dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrif Anisaiyah ilah ant. Tidak ada yang bisa Malingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali entah. Sejutaan itu ditukar dengan telur. Butuh darah habis gitu kan padahal banyak stoknya. Aduh. habis gimana seratus saya kasih seratus ribu mahabis itu yang enggak boleh dosanya dia ya orang menyumbang oleh dia dijual dengan harga tinggi ya perlu itu urusan jawab adapun kalau organ tubuh yang disumbangkan organ tubuh yang tidak diproduksi lagi maka tidak boleh seperti doa Nabi saw Meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hadi ini la yahdil ahsanihha illa ant. Wa anni sayyihaha, la yahstrif anni sayyihaha illa ant. Orang berusaha pada doa ini. Allahumma hadi ini Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdil ahsanihha Kilah ans, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Wasrifani sayyidah dan palingkan aku. Dari al-Quran tentang zuhud dari hadis Nabi saw. Ucapan para sahabat dan para ulama dan poin terakhir penjelasan bahawa zuhud itu untuk semuanya. Baik orang awam ataupun orang khususnya di kalangan para ulama. Sekarang kita masuki macam-macam zuhud Zuhud itu ada empat macam Pertama, az-zuhud fil haram bitarkihi Wahua wajibun ala kulli muslim Wahua zuhudul awam Pertama, zuhud terhadap atau dalam perkara yang haram Maka ini wajib bagi setiap muslim Dan inilah zuhudnya orang awam Makna zuhud dalam perkara yang haram adalah Sama sekali tidak memiliki minat Untuk melakukan yang haram tersebut Sekalipun perkara yang haram tersebut menyenangkan, menguntungkan secara duniawi. Tapi itu diharamkan, maka zuhud dalam perkara yang haram tadi adalah berupa tidak memiliki keinginan minat untuk melakukannya. Dan zuhud dalam perkara yang haramlah wajib bagi setiap muslim danlah zuhudnya orang awam kedua az-zuhud fis syubhah wa huwa tarku ma yashtabihu hal huwa halalun au haramun huwa huwa wara'in wa yusamma zuhudus salamah kedua Zuhud dalam perkara yang Syubhat Syubhat itu Tidak jelas antara Halal dan haramnya Haram banget Enggak Halal banget juga tidak yakin Maka itu yang disebut Dengan syubhat Zuhud terhadap Yang syubhat adalah Meninggalkan Perkara yang syubhat ini Apakah dia halal apa haram Dan inilah zuhudnya orang-orang yang warak Disebut juga zuhud selamat Warak kita pernah bahas Makna warak adalah Tarku mayadurru Meninggalkan apa yang madarat Kalau itu yakin madarat ditinggalkan kalau ada yang syubhad, khawatir ada mazharat, ditinggalkan. Inilah yang kedua. Ketiga, az-zuhud. Fil-fuduli minal-mubah. Wahuwa ma yufdalu an-qudratil hajah minal-ta'am, was-sharab, wal-libas, wanahwi dhalik. Wahuwa az-zuhudul khawas. Ketiga adalah zuhud di dalam berlebih-lebihan Dalam perkara-perkara yang mubah Yaitu melebihi dari kadar kebutuhan dia Baik dalam hal makan, minum, pakaian, tidur atau istirahat dan yang sejenisnya Makan dan minum hukumnya mubah Mau makan Tidak berpahala Tidak berdosa Tidak makan juga ya sama begitu Minum juga begitu Berbicara ngobrol Urusan dunia juga begitu Tidur juga begitu Dalam hal berpakaian juga Demikian Maknanya pakaiannya yang mana Yang mahal, yang murah, yang bagus Yang sederhana Mubah kalau berpakaiannya wajib ya karena menutup aurat. Nah, berlebih-lebihan dalam hal itu menimbulkan mudarat. Makanya dilarang, "Kulu washrabu wala tusrifu." Makan dan minumlah kamu tapi jangan berlebih-lebihan. Memang yang disebut cuma makan dan minum, tapi ini berlaku Terhadap seluruh yang hukumnya mubah Termasuk tidur yang berlebih-lebihan Itu juga terkena dengan larangan yang tadi Zuhud dalam hal ini Maknanya adalah Menahan diri dan tidak memiliki minat Untuk berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah Apapun yang mubah itu Makannya tidak berlebih-lebihan Minumnya, tidurnya, berpakaiannya, ngobrolnya, urusan dunia Tidak melebihi dari batas kebutuhan Dan inilah zuhudnya orang-orang khusus Tidak banyak orang yang mampu zuhud dalam perkara ini Keempat dan inilah yang terbaik, yang terbagus <tuh> Zuhud yang tertinggi tingkatannya Zuhdul 'abdi fi ma yushkiluhu 'anillah tabaraka wa ta'ala wa zuhudul 'arifin. Zuhudnya seorang hamba dari setiap perkara yang bisa melalaikan dia dari Allah 'azza wa jalla. Sekalipun yang melalaikan dia dari Allah itu perkara yang mubah. Tapi kalau perkara yang mubah ini Bisa melalaikan dia dari Allah Azza Wajalla, dia jauhi, dia hindarkan, dia tidak memiliki minat dalam hal itu dan inilah zuhudnya para arifin. Berkata Ash-Shibli ketika ditanya zuhud, beliau menjawab antazhadafima sihulohi azza wajalla. Zuhud adalah engkau zuhud. Terhadap segala sesuatu selain Allah Makna zuhud terhadap segala sesuatu selain Allah adalah Tidak memiliki minat Untuk menikmati segala sesuatu selain ibadah kepada Allah Azza wa Jalla Inilah empat tingkatan dan empat jenis dari zuhud Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Azhud ala salah satu ahuju. Zuhud itu ada tiga macam atau tiga jenis atau tiga bentuk. Perkataan pertama tarkul haram wahwazhudul awam, meninggalkan perkara yang haram. Nah Ini zuhudnya orang awam sama dengan yang tadi. Kedua Tarkul fudul fil halal Wahu zuhudul khawas Kedua meninggalkan Berlebih-lebihan Di dalam perkara yang halal Seperti makan, minum, tidur, berpakaian Dan yang setelah Dan yang ketiga tarku Ma yuswilu azza wajalla wa huwa meninggalkan apa-apa yang bisa melalaikan dari diri Allah azza wajalla dan inilah zuhudnya para arifin. <coughs> arifin itu ulama. Arifin itu orang-orang yang berilmu. Berkata mu'alif wa hadzan nau'u minaz zuhud huwa zuhud fima ma yuswilu anillah Mujmal yang perlu dilafaskan. Fatin Sufiya, sudah ingin dengan niscaya makhluk makhlukat, walaupun mereka tidak dapat melihatnya atau menyangkal keberadaannya, dan tidak ada yang salah di dalamnya. Baik dia memiliki sesuatu dari kesenangan dunia ini atau tidak Tapi yang penting hatinya taat kepada Allah Maka zuhud bisa dilakukan sekalipun dia banyak kekayaan Zuhud juga bisa dilakukan sekalipun dia berada dalam kemiskinan Zuhud juga bisa dilakukan sekalipun dia memiliki kekuasaan Lihat Para nabi manusia-manusia terdahulu yang mereka zuhud sekalipun memiliki kekayaan yang melimpah. Ada enggak para nabi yang kaya raya? Ada. Siapa? Daud Sulaiman alaihi musallatu wassalam termasuk ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut kana ajwadu bil khair menarihil mursalah. Beliau itu lebih dermawan dengan kebaikannya dibanding dengan seringnya bertiupnya angin di musim bertiupnya angin di musim gugur. Di kita enggak ada musim gugur ya. Musim gugur itu menjelang musim dingin setelah musim panas kemudian eh, spring apa spring teh semi dari panas eh bukan spring dulu kata eh, apa namanya panas dulu setelah panas kemudian gugur setelah gugur kemudian dingin setelah dingin baru spring tadi baru panas lagi Nah ketika gugur itu angin bertiup kenceng Hampir tidak pernah berhenti Salah satunya berfungsi menggugurkan daun-daun yang sudah layu Itu sering bertiupnya angin Kedermawanan Nabi Alaihi Wasallam dalam berbuat kebaikan lebih sering daripada itu nah, Kalau punya harta dengan harta kalau beliau mau kaya, gampang. Gunung emas itu bisa berjalan di belakangnya. Sekali perang, menang. Harta rampasan perang, menang dan hak beliau seperlimanya. Kalau mau kaya, gampang. Pernah kan ada riwayat Nabi Alaihi Wasallam memiliki hewan peliharaan ternak yang banyak di sebuah uh, ladang... Kalau ada orang kafir lihat-lihat Siganu Kabita ya. Bukan Sigak memang. Memang Kabita. Kamu suka ternak saya suka. Kamu mau mau ambil semua. Dikasih semuanya. Kalau diuang rupiahkan sekarang miliaran itu. Delebar kata orang Sunnah. Tidak apa? Tidak sayang. Karena beliau menyimpan hartanya bukan di hati, tapi di tangan. Dalam Sahih Muslim disebutkan demikian. Kemudian beliau itu tidak pernah menolak permintaan apapun. Beliau berkata, lau kanali mislo uhudin zahaban. Ma yasurri'ni allah tamur' anlaya tlahsul layalin, wa indi minhu shayun illa shay'an arsadahul arsiduhulidayn. Uh, Kata Nabi saw. <coughs> Seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, aku tidak suka waktu berlalu tiga hari. Dan aku masih memiliki sedikit saja dari gunung emas itu. Kalau diberi umpamanya ada punya gunung emas sebesar uh, apa emas sebesar gunung Uhud diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak sampai tiga hari sudah habis. Diapakan? Dibagi, diinfakan, disodakahkan. Kalau seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud. Aku tidak suka Waktu berlalu tiga hari Dan di tanganku Masih tersisa sedikit pun Dari gunung emas itu Kecuali sesuatu yang Aku canangkan untuk membayar hutang Karena membayar hutang itu Hukumnya apa? Wajib Pernah kan Nabi SAW sholat. Setelah salam kan Biasanya ngapain? Wirid ini mah begitu salam, kanan salam kiri langsung berdiri, langsung pergi siga anururusuhan. Kayak yang apa? Kayak yang terburu-buru. Gak biasanya beliau begitu. Para sahabat pun kaget. Tapi para sahabat masih tetap diam di tempatnya. Gak berapa lama beliau kembali ke tempat sholatnya, kemudian melanjutkan wirid pada sholat ketika ditanya beliau menyatakan ketika aku sholat aku teringat ada perhiasan emas di rumahku yang belum aku sodakohkan aku khawatir Aku terlebih dahulu mati sebelum emas itu disodakohkan. Makanya begitu saham, buru-buru kemudian diinfahkan, disodakohkan. Setelah itu plong, tenang dan kembali berzikir secara khusyuk. Jadi beliau itu kalau memiliki sedikit saja dari dunia, was-was. Khawatir. Khawatir mati itu masih memiliki sedikit pun dari dunia. Bedanya sedikit dengan kita, kita juga sering waswas -was tentang harta, ya. Bedanya kalau kita harta mau habis baru waswas. -was. Kalau umpamanya banyak, ah tenang, tibra, kulem oge, tidur juga bakal nyenyak. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf termasuk para zuhud, padahal mereka kaya raya. Uangnya banyak Coba lihat Abdul Rahman bin Auf Ketika masa pacaklik Susah sandang Susah pangan Naluri bisnisnya itu Wah langsung Bekerja Dia mendatangkan barang-barang Dari luar kotanya Untuk dipasarkan di dalam kotanya Untuk apa? Untuk dijual dengan harga yang Mahal. Tapi ternyata itu di apa? Dibagikan secara gratis kepada penduduk Madinah. Kalau dihitung dengan rupiah sekarang, miliaran itu. Tidak ya ada rasa lebar, rasa di dalam hatinya terhadap dunia itu. Karena dia investasikan untuk kebahagiaan di alam yang jauh lebih abadi, yaitu alam akhirat. Pernah kan hadis Riyad Umar bin Khattab an? Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk bersoakoh. Kebetulan aku punya harta, maka aku bagi dua hartaku, aku ambil setengahnya, setengah untuk keluargaku, setengah akan aku soakohkan banyak jumlahnya. Aku berkata dalam hatiku hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar As Siddiq dalam hal soak. Melihat Umar membawa harta yang banyak Kata Nabi SAW Ma li ahlik. Banyak banget itu Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu Jangan-jangan habis untuk keluarganya Beliau menyatakan Aku sisakan untuk mereka Sebanyak ini pula Kan dibagi dua ya Tenang masih ada sisa Fajar Abu Bakrin bikulima indahu, tiba-tiba datang Abu Bakar As Siddiq membawa seluruh harta yang dimilikinya, jauh lebih banyak daripada Abu Bakar daripada Umar. Nabi Salam bertanya Mak Abu Khaythali Ahli, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Jawabnya mencengangkan. Abu Khayyulahumullah wa Rasulah. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada rasa sayang terhadap harta itu. Zuhud namanya. Walaupun kaya raya. Ya. Berkata Abu Muslim al Khawlani ilaih Sazahadatul fid Dunya bitahrimil Tahrimil Halal Walla Idahatil Mal. Innamal zahadatu fid dunya Antakuna bima fi yaday lahi Awthakum mimma fi yadayk Wa idha usibat bimusibatin Wa idha asabta bimusibatin Kunta ashadda rajaan liajriha Wadukhriha minha Law baqaita lak Berkata Abu Muslim Al-Khulani Zuhud dalam hal dunia Bukanlah dengan mengharamkan yang halal Bukan tidak makan daging Bukan tidak makan yang mahal-mahal Bukan tidak makan durian Bukan Bukan mengharamkan yang itu Juga bukan menyanyiakan harta Karena zuhud Harta dibuang, dibuang, dibuang Enggak begitu Tapi zuhud dalam perkara dunia adalah ya, Kamu meyakini Apa yang ada di tangan Allah Lebih berharga Lebih kamu inginkan daripada apa yang ada di, di, di, di, di, di kedua tanganmu Yang ada di kedua tangan kita apa? Harta, uang Yang ada di tangan Allah apa? Pahala, rahmat, keridoannya itu Itu jauh lebih berharga daripada harta yang kita miliki Mau gak ditukar harta kita dengan ampunan Allah Dengan pahala Allah, dengan rahmat Allah Mau gak? Ya mau bingit Itu jauh lebih berharga Daripada harta yang ada di tangan kita Ya kalau engkau ditimpa sebuah musibah... Nih... Salah satu efek dari zuhud ini... Ditimpa sebuah musibah... Mengalami penderitaan... Mengalami kesusahan kesedihan... Kanyeri... Kaperi... Maka kamu paling mengharapkan pahala dan balasan... Allahu Azza Wajalla. Atas musibah tersebut Sekalipun umpamanya Harta apapun yang kita miliki Habis karena musibah tersebut Di dalam musibah ada pahala Enggak? Ada Dalam musibah ada apa lagi? Ada mau pengguguran dosa Makin hebat penderitaan karena musibah Makin hebat Makin gede pahala Makin banyak dosa-dosa yang gugur Dari diri kita Itu efek dari zuhud Apa yang ada di tangan kita Kesehatan kita Kenyamanan perasaan kita Harta kita Ini Ada harga dalam diri kita Tapi sedikit Dibanding ampunan Allah Pahala Allah keriduan Allah. Harta kita gak ada apa-apanya Hilangnya harta kita diganti oleh ampunan Allah Azza wa Diganti dengan yang lebih baik, diganti dengan pahala. Jumlah pahalanya tidak dihitung oleh Allah. Innamayuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya akan berikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab. Musibahnya langsung dibayar oleh Allah. Allah apa yang harus disedihkan dari musibah tersebut bagi orang-orang yang zuhud. Nah, wa afdal zuhud makna ala hadi wa khuluq rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seafdal afdal zuhud. Seutama utama zuhud adalah zuhud di atas petunjuk. Dan akhlak Nabi Muhammad s.a.w. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Beliau bersabda. Khairul hadithi kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammadin s.a.w. Wa syarrul umuri muhdathatuhah. Wa kullu bid'atin dolalah. Ini bukan perkataan saya, tapi perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sebaik baik ucapan adalah Kitab Allah, karena Kitab Allah adalah ucapan Allah kan? Sebaik baik ucapan Al-Quran dan sebaik baik petunjuk Allah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibanding petunjuk manusia bergelar apapun, profesor, doktor, insinyur terus puluhan gelar dia borong. Saking banyaknya gelarnya, gelarnya lebih panjang daripada namanya. Pintarnya enggak ketulungan. Lalu memberikan petunjuk agar bisa bahagia hidup dunia Plus akhirat. Tetap petunjuk Nabi Muhammad SAW Jauh lebih afdal, lebih utama, lebih baik dari petunjuk sang profesor, doktor Profesornya saja ada 10 tuh, di bidang 10, bidang yang berbeda tuh. Doktornya juga ada 20 lagi Tetap petunjuk Nabi SAW yang terbaik Sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara agama yang dikarang-karang, yang diada-adakan Di zaman nabinya tidak ada, zaman para sahabat enggak ada, dar diada-adakan sekarang Itu sejelek-jelek perkara Walaupun kalau ditimbang dengan akal, dengan perasaan baik Menurut akal, menurut perasaan baik Tapi ditimbang dengan syariat buruk Contoh, berapa rakaat salat subuh? Dua. Kita tambah jadi tiga. Boleh enggak? Boleh. Sok timbang sama logika dan perasaan. Rakaat ketiga isinya apa? Coba. Ada yang jelek enggak? Enggak ada. Rakaat ketiga itu isinya apa? Al-fatihah, surat, terus ruku, sujud, dan doa-doa yang ada di dalam sampai. Tahiat sampai salam Ada yang buruk? Gak ada keburukan Semuanya baik, semuanya bagus Lalu apa salahnya ditambahkan Menurut logika ya Menurut perasaan iya Kenapa Bacaan Fatihah, surat ruku sujud Yang semuanya bagus Gak boleh ditambahkan Kenapa sih Gak serak rasanya dengan hati Gitu kan nggak abstrak dengan logika salahnya di mana ini bagus kenapa nggak boleh ditambahkan itu kalau pertimbangan logika dan perasaan timbang dengan syariat kata nabi saw semua syar'al umur muhdathat seburuk-buruk perkara lah perkara agama yang diadakan, adakan dibuat-buat nah ini kata nabi saw terburuk di mana sisi keburukannya sisi keburukannya kalau menambah aturan Allah berarti menganggap aturan Allah teh kurang perlu kita tambah ya Allah kurang sempurna tuh bikin aturannya saya tambah aja sama dengan begitu ngan tepok Ada yang enggak ngerti tepok sang teing tidak terlalu terang-terangan ngomong begitu Tapi sikapnya mencerminkan begitu Coba sekarang umpamanya Polisi membuat rambu-rambu lalu lintas dan aturan lalu lintas Itu lampu itu kurang kalau tiga mah Merah, kuning, hijau Tambah satu lagi umpamanya putih Kenapa? Untuk apa? Untuk begini-begini dipakai. Dia apa namanya terapkan sendiri. Polisi marah nggak? Marah. Akan oh ya kamu punya logika yang bagus nambah satu aturan lagi nggak akan ditilang. Apakah begitu? Ditilang tetap. Ya, bukan sekedar ditilang bisa dipidana karena menambah aturan yang ada. Oleh karena itulah maka Timbang perkara agama itu Dengan nas, dengan lakuran dan as-sunnah Bukan dengan logika Bukan dengan perasaan Sebagai ilustrasi Beginilah Makanan-makanan kan beda-beda rasa ya Tapi semuanya baik Ada yang asam Ada yang pedas, ada yang manis Ada yang asin, ada yang uh, Gurih Semuanya Enak dan isi kandungannya, kontennya, ingredientnya semua bagus sumpah. bermanfaat bagi tubuh. Karena semua bagus, semua bermanfaat, semua rasanya baik, boleh nggak kita campur aduk secara sembarangan? Umpama ini makan sop buah nih, ah di sambelan loh. Sambal bagus apa jelek? Bagus apa salahnya sambal? Orang banyak yang seneng kepada sambal. Sop buah bagus apa enggak? Bagus, lalu yang bagus dengan bagus Saya campurkan apa salahnya Secara logika Begitu ya di mana salahnya Kita bisa menjelaskan Salahnya apa Rasanya mungkin Tidak karu-karuan Lalu kata yang mengkonsumsinya So what gitu loh Jadi Saya yang akan makan kok Kenapa protes? Ya paling begitu ya umpamanya kita bikin sayur gitu, sayur lodeh gitu ya rasanya apa? Gurih kan? Ada santannya begitu. Ah setelah itu kita masuki buah-buahan potong brus kesana campur. Orang protes, masa begini? Kita jawab buah buahan bagus nggak? Bagus Ngandung vitamin yang dibutuhkan ya. Sayur rohnya bagus enggak? Ya? Bagus. Enak rasanya? Enak Apa salahnya dicampurkan? <laughs> Coba Itu logika Yang sederhana saja dalam hal makanan pun Tidak seluruh yang Bagus Bagus juga untuk dicampur adukannya Apalagi dalam urusan agama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingkari beberapa orang sahabat yang dianggap zuhud dalam hal menikah, tidur dan memakan daging-dagingan sehingga mereka itu ditegur keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an. Anna nafarun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam saalu azwajan nabiy sallallahu an amalihi fis sirri. Faqala ba'duhum la atazawwaju an-nisaa' wa qala la akulu al-lahm wa la anamu 'ala firasy. Adat tiga orang sahabat nabi sallallahu alaihi datang bertanya kepada para istri nabi tentang amalan-amalan beliau yang tidak diketahui publik hanya diketahui oleh siapa oleh istri-istrinya saja malam gimana makannya gimana tidurnya gimana gitu ya dijawab setelah dijawab seorang sahabat menyatakan saya enggak mau menikahi para wanita Setelah mendengar jawaban istrinya kana fi ahli. Jawaban istri Nabi itu beliau sehari-hari kalau enggak sedang ibadah suka bantu-bantu istrinya, menyapu, terus menambal pakaian yang sobek, -ma -ma -ma menyambung tali sendal yang putus kebayang begitulah. Suka beres-beres beliau di rumah. Ini sunnah Nabi lo. Salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lah bantu-bantu istri. Kalau ngomong sunnah jangan hanya tandud lo. Bantu istri juga Sunnah Nabi. E, para istri Nabi menyatakan kana fi mihnati ahli. Beliau suka bantu-bantu istrinya. Sukanya Bu ya. Pasti beliau enggak enggak pernah ngepel enggak ya waktu itu. Tahu kenapa? Iya tembo apa rumahnya tidak ditembok tidak pakai keramik pasir percuma untuk di pel disapu mungkin ya mungkin ya rivan kalau punya istri sebentar tuh saya enggak mau nikah itu bisa menghambat ibadah ya enggak yang kedua menyatakan la akulul lahm aku tidak akan makan daging yang ketiga menyatakan lah anamu al-firas, al aku nggak akan tidur di atas kasur. Karena kasur apa? Empuk. Nabi saw itu kalau tidur di alas tempat beliau sholat itu kalau bangun cetakan dari anyaman alasnya itu sampai menempel di pipinya. Keras. Wah, jauhlah dibanding kita sekarang banyak. Kita mah bisa dugsek dan ker. Karena empuknya, Kalau di zaman Nabi Sallallahu SAW demikian. Sampailah ucapan tiga orang ini kepada Nabi Sallallahu SAW. Dipanggil, Beliau memuji Allah dan menyanjung Allah. Kemudian berkata, Mabala akwamun kalu kada wa kada. Lakini usulli wa anam wa asum wa uftir wa atazawwajun nisah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kenapa ada orang yang berkata demikian demikian demikian? Padahal aku aku salat, aku pun tidur. Aku saum, aku pun berbuka dan aku menikahi beberapa wanita. Maka siapa orang yang tidak suka kepada sunnahku, dia bukanlah dari umatku. Jadi zuhud wajib mengikuti contoh zuhudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan melebihi dari kadar yang dicontohkan sebaik-baik sesempurna-sempurna akhlak dan ibadah di kalangan manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan ingin lebih baik daripada beliau karena enggak akan mungkin bisa ikuti beliau jadi ketika Nabi malam tidur terus nanti malamnya bangun sholat. Seorang sahabat saya mau akan ma sholat semalaman lebih dari apa yang dicontohkan oleh Nabi. Shol -shol. Beliau siangnya kadang saum kadang tidak. Ini seorang sahabat saya akan saum terus menerus. Melebihi dari kadar yang dicontohkan. Seorang sahabat menyatakan saya tidak mau nikah. Kalau Nabi menikah kadang-kadang ibadahnya terganggu dengan urusan keluarganya. Saya memang tidak melebihi dari kadar yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi ditolak itu bukan umatku. Ingat pelaksanaan agama termasuk zuhud bagian dari agama ini tetap harus mencontoh siapa? Beliau. Jangan ingin melebihi beliau. Jangan ingin melebihi kadar dari yang beliau contohkan kepada kita, sekalipun jenis ibadahnya sama, tahajudnya sama tahajud, tapi Nabi ada tidur dulu, kemudian nanti bangun ini mah sholat semalaman sama-sama tahajudnya tapi kadarnya berlebihan itu bukanlah zuhud itulah yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang tidak diakui sebagai umatnya Zuhud tidaklah termasuk zuhud syari tabatul. Tabatul artinya membujang atau kalau wanita apa namanya Mem menggadis, melajang, tidak nikah. Sekalipun dalam rangka fokus ibadah. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Wakas radhiyallahu anhu menyatakan. Radha Rasulullah Sallam ala Uthman bin Madun um at Tabatul walau adinalahu lahtasainna. Nabi Shallallahu alaihi wasallam membantah Uthman bin Madun melarang Uthman bin Madun dari membujang. Tidak mau nikah nikah. Ya. Seandainya diizinkan pastilah dia akan tetap membujang selamanya. Inilah beberapa penjelasan tentang zuhud. Kita anggap cukup sampai di sini karena waktunya tidak memungkinkan. Kita anggap selesai pembahasan tentang zuhud. Nanti pada hari Kamis yang akan datang kita akan masuk ke bab baru yaitu bab tawakkal. Ya. Alhamdulillah. Sollallahu alaihi wa ala wasallam. Wa Pertanyaan pertama. Bagaimana hukum sholat di belakang imam yang isbal, apakah sah sholat kita? Sah, isbal itu tidak membatalkan sholat kita, dan tidak membatalkan sholat si pelaku isbal. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam ibadah, dalam sholat tidak membatalkan ibadah itu, cuma mengurangi nilai pahala. Kalau orang itu sah solat untuk dirinya, sah juga keimamannya. Apa betul pada zakat perdagangan tidak ada nisab dan haul? Ya ada, kata siapa? Haulnya tetap satu tahun, nisabnya juga tetap ada, ya. Cuma perhitungannya nanti apa saja yang harus dihitung dari barang dagangan, uang beserta piutang di luar, ya. Bagaimana hukumnya wudu orang yang tangannya dicuci sampai pergelangan saja? Karena orang itu sudah menganggap terbasahi telapak tangannya ketika di awal wudu. Di awal wudu, kan awal wudu mah sampai pergelangan ya. Terus berkumur, istinsyak, terus cuci muka. Nah, terus cuci tangan sampai sikut di awal itu hanya sampai pergelangan, oh mungkin sebelum berwudu dia cuci tangan dulu gitu sampai sampai lengan gitu ya, terus wudu ah, karena sudah basah, akhirnya cuci tangannya sampai pergelangan maka tidak sah, tidak boleh, kalau begitu ya, tidak boleh. Bagaimana jika sholat jumat diimami oleh khotib yang bacaannya kurang fasih Apakah jumatan atau sholat jumatnya sah? Kalau tidak fasihnya itu Maksudnya keliru taju dan makhraj Dan kekeliruannya tidak merubah makna dari apa yang dia baca maka tetap sah Dan si imam berdosa besar Tahu bacanya kayak gitu, mau-maunya dia jadi imam. Dan gak mau diganti lagi ya kayak yang kayak gitu, biasanya gak mau diganti tuh. Mungkin dia yang wakafnya atau dia yang dituakan. Walaupun rakyatnya menjerit-jerit, ganti oleh si Anu, oleh si Anu. Cuek. Nah kalau demikian, ada hal lain. Dia keenakan menduduki jabatan imam. Tapi walaupun demikian dia maksiat, dan kemaksiatan sekali lagi tidak membatalkan ibadah yang dilakukan. Tetap sah, tapi dosanya tanggungan imam. Ada keluarga, apa keluarga selalu Allah berikan kesehatan? dan keberkahan. Oh, ustaz dan dan semoga ustaz dan keluarga selalu Allah berikan kesehatan dan keberkahan. Amin wa iyakum. Bagaimana hukumnya menjalankan proses ta'aruf tanpa memberitahu dahulu ke orang tua karena khawatir mereka tidak diizinkan mohon nasihatnya? Ya boleh. Tergantung maslahat matarat Kalau proses ta'aruf diberitahukan ke orang tua menimbulkan matarat Ta'arufnya kan belum pasti terus kan Mungkin aja gagal Kalau diberikan ke diberitahukan ke orang tua GR orang tua Disangkanya sudah Dilamar sudah pasti Lalu Diekspos Bikin status di medsos Alhamdulillah anak saya sudah dilamar Seluruh orang dunia tahu Ternyata gagal Malu Akhirnya dimarahi Madarat. Kalau memang demikian Ya tidak perlu untuk diberitahu Jalani proses taaruf Secara syari' Kecuali kalau ada maslahat, Maka bilang Umpamanya meminta nasihat pertimbangan Ke orang tua. Ini ada orang Mau ta'aruf dengan saya begini-begini ya. Orang tuanya memberikan petunjuk, wejangan, nasihat yang dibutuhkan Ya itu maslahat untuk diberitahukan ya Jadi tergantung maslahat dan madarat dari pemberitahuan ta'aruf tersebut Apakah sah sholat di masjid atau musolah yang banyak terdapat kalender berfoto manusia. Apakah ada malaikat dalam masjid itu? Sah. Cuma sudah pernah kita bahas dimakruhkan sholat di suatu tempat yang di sana ada gangguan. Makruh. Para kita ada bisa memilih alternatif lain di tempat lain yang lebih tenang, lebih tidak ada gangguan. Termasuk. Di tempat itu baik ribut oleh orang, atau tidak ribut tapi orang berlalu-lalang kelihatan oleh kita, atau ada gambar-gambar atau ada tulisan-tulisan. Kita sholat di sana. Terganggukah? Ya, terganggu. Dan itu dimakruhkan, tapi tidak membatalkan sholatnya. Bagaimana hukum mendengarkan muratal al-Quran ketika sedang lari jogging untuk mengingat hafalan? Iya, hukum asal, hukum asal mendengarkan muratal al-Quran istimam bukan bukan sama, bukan mendengar tapi mendengarkan. Mendengarkan itu sengaja meniatkan mendengarkan, ya. Lain dengan mendengar. Kalau mendengar tidak niat mendengarkan, tidak sengaja mendengarkan, tapi terdengar. Ada orang baca Al-Qur'an, kita lewat terdengar, tapi kita tidak sengaja mendengar. Hukumnya berbeda, ya. Kalau untuk istimah boleh dalam keadaan apapun, sebagaimana ayat Al-Dhaniyat Kurunallaha kiaman wa qaudan wa ala junubihim. Ullul albablah orang-orang yang berzikir keparlah baik ketika berdiri, duduk ataupun berbaring. Ini mewakili semuanya dalam keadaan apapun dibolehkan selama keadaan memaksa dia untuk demikian. Seperti kita tetap ingin sehat dalam bentuk jogging, tapi ingin memurajaah hafalan akhirnya bawa-bawa uh, headset, ya, kemudian. Kita setel dari HP kita. Sambil lari, sambil konsentrasi ke sana. Hati-hati jatuh, hati-hati tersandung. Itu dibolehkan tidak apa-apa, selama di tempat yang layak. Kecuali kalau bacan itu bisa dihinakan atau mengganggu banyak orang, seperti nyetelnya pakai loudspeaker. Sambil lari gitu ya. Sambil muratalnya disetel keras, setiap yang berpapasan, oh ini bukan masjid gitu, dilecehkan itu ayat, maka tidak boleh. Tapi kalau khusus untuk diri kita dipasang di telinga gitu ya, khusus orang lain tidak mengganggu dan tidak terganggu, tidak melecehkan dan kita fokus maka dibolehkan. Allahualam bishawab. Ya cukup sampai di sini Kita persiapan untuk sholat maghrib InsyaAllah kita jumpa kembali Kamis yang akan datang Subhanakallahum bihamlik Asyadu an la ilaha ila an Astagfiruka wa atubu ilaikum Alhamdulillah rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diumumkan untuk semuanya Bahawa kajian besok Dengan tema Pembahasan kitab Al-Mufid Al-Kitabi Tauhid Bertempat di Masjid Darul Ihsan Telkom Corporate University Jalan Geger Kalong Dimulai pukul setengah lima sore Sampai menjelang maghrib Dipersilakan untuk Datang dan Memberitahukan informasi ini ke yang lainnya Terima kasih